yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita bersama diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hari ini dengan sebaik-baik pembuka. Dalam Al-Qur'an satu rangkaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang keutamaan Quran Al Fajr atau sholat subuh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengajarkan kita doa doa itu berbunyi wa kurubi adkhilni mudhalas sidqin wa akhrjini mukhrjas sidqin wajali milladunka sultanan nasiroh dan katakanlah wahai Muhammad wahai robku Allah subhanahu wa ta'ala adakhirli mudukhalas sediqin duhai rob ya Allah masukkanlah aku dengan masuk yang paling baik dan paling indah wa akhrijni mukhrajas sediqin dan keluarkan aku Selesaikanlah tugasku, tutuplah satu tahapan dalam hidupku dengan sebaik-baik penutup. Wajah Alimiladungka Sultanan Nasirah, dan Ya Allah berikanlah aku Di antara memasuki sampai mengakhiri di tengah-tengahnya sepanjang proses perjuangan di situ. Billadunka Sultanan Nasira berikanlah aku dari sisimu, karuniakanlah aku darimu ya Allah Sultanan Nasira yaitu satu kekuatan yang mampu menolongku Bapak-bapak dan Ibu para hadirin dan jemaah sekalian di antara penjelasan para ulama tentang wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin wa akhrijni adalah bahwa setiap saat kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memasuki hari yang baru. Maka mari kita buka hari itu dengan sebaik-baik pembuka. Itulah adkhilni mudkhalas sidqin. Lalu nanti kalau Allah kasih kita panjang umur. Sampai akhir dari hari ini dapat kita nikmati maka akhir dari hari ini juga kita doakan wa akhrijni mukhrijas shodiqin di antaranya kita minta kepada Allah diberikan sultanan nasira kekokohan keteguhan kekuatan yang membuat semua kesulitan itu menjadi mudah yang membuat semua tantangan itu tidak terlalu sulit untuk kita selesaikan yang disebut oleh ustaz tadi dalam pengantar ee uh, atau majelis kita bagaimana kita bisa hidup sebagai muslim yang baik di bumi Allah yang namanya Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadras kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan bukan tausiah. Karena tausiah itu Kalau dalam bahasa Al-Quran itu keluarnya adalah dari Allah dan para Rasulnya. Dari Allah, walaqul wasai nalladina utul kita. Sungguh kami telah mewasiatkan, memberikan tausiah kepada orang-orang yang diberikan kita. Tausiah Allah itu ringkas, sederhana, tapi itulah yang menjadi fondasi kehidupan kita apa itu taufiah Allah anittaqullah bertakwalah kepada Allah hanya itu taufiah Allah lalu penjelasan-penjelasan yang panjang di dalam Al-Qur'an di dalam ribuan ayat adalah uraian tentang anittaqullah itu apa taufiah dari para rasul wa wasa biha wa yaqubu ya bani ya innallaha astafa lakumuddin illa wa antum muslimin Tausiahnya para nabi dan rasul Kepada keturunan mereka masing-masing Tausiahnya Ibrahim Kepada putra-putranya Tausiahnya Ya'kub Kepada putra-putranya Adalah Inna Allah astafa lakumuddin Duhai putra-putraku Wahai keturunanku Sesungguhnya Allah Telah memilih dan kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan mati membawa iman dan Islam. Itulah tausiah dalam bahasa Al-Qur'an. Tetapi di dalam istilah kita memang kalau di dalam bahasa Arab itu namanya tajawuzan. Yaitu suatu penggunaan kata yang walaupun tidak sepenuhnya tepat karena yang menyampaikannya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang ukuran di dalam Al-Quran dan Hadis misalnya kalau tausiah dalam Al-Quran Hadis seperti yang saya sampaikan tadi Allah dan Rasulnya orang-orang terpilih kalau kita sekarang tausiah ini ya diantara kita ya, yang tidak ada diantara kita yang masuk maka tausiyah itu lebih dimaknakan sesungguhnya bagi kita adalah tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar saling nasihat menasihati dalam kebaikan Bapak Ibu di pengantar tadi disampaikan tentang mencintai Islam, mencintai Indonesia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau akan memulai hijrah Saat-saat terakhir beliau di Mekah Beliau menatap Ka'bah Dari Batha, dari tempat ketinggian Kan Ka'bah itu adanya di Wadin atau Lembah dulu gunung-gunung banyak di sekitarnya. Termasuk yang masih tersisa itu Safa dan Marwah. Dari Batha dari tempat dari ketinggian beliau menatap Ka'bah dan mengatakan wallahi innaki la uhabbu biladillahi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni. Demi Allah engkau Mekah adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Kalau saja kaummu tidak mengusirku. Sayang sekali pendudukmu mengusirku. Setelah itu beliau berpaling lalu kemudian memulai perjalanan bersama Syidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuju Yasrib yang kemudian berubah menjadi Kota yang penuh dengan cahaya kebaikan. An Madinatul munawara. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian. Dari ucapan baginda Rasulullah SAW yang mulia ini. Para ulama beristimbat. Mengambil kesimpulan. Bahawa hubbul watan masyuruk. Bahawa mencintai tanah air itu. Diakui di dalam Islam. Bahawa mencintai tanah. Tempat Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita melalui perantaraan kedua orang tua kita, di situ kita besar, di situ kita menuntut ilmu, di situ kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui 1001 jalan, mencintai tempat itu masyruq. Diakui oleh agama Diakui oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW Itu sebabnya ketika dulu Rasul SAW 16 atau 17 bulan di Madinah Beliau diperintahkan sebagaimana dulu sebelum hijrah Itu kan diperintahkan iblatnya itu kepada Baitul Maqdis pada waktu beliau di Mekah, beliau bisa mensiasati. Jadi saking cintanya Rasulullah Wasallam pada Kaabah, beliau itu cinta pada tanah airnya, cinta kepada kota Mekah. Maka ketika di Mekah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis itu disiasati oleh beliau. Bagaimana cara menyiasatinya? Menyiasatinya adalah dengan sholat di antara Rukun Yamani, dan diantara hajar aswad, jadi bisa menghadap dua, menghadap Ka'bah, tapi juga menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah SAW itu menyiasati, beliau itu ingin betul supaya menghadap Ka'bah. Sayang beliau kepada Ka'bah, karena Ka'bah atau al-Masjidil Haram itu adalah awalubaitin wadi alinas, adalah tempat ibadah pertama di atas bumi yang dibangun untuk menyembah Allah. Yang kedua itu baru Masjidil Aqsa. Dalam hadis Abu Zar Al-Ghifari disebutkan, "Kam arba'una sanah." Di antara Masjidil Haram atau Ka'bah dan Al-Masjidil Aqsa itu ada 40 tahun jaraknya dibangun. Nah, ketika di Mekah beliau bisa mensiasati perintah untuk menghadap Baitul Maqdis itu dengan menghadap solat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Tapi ketika beliau di Madinah, itu tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa? Karena Madinah itu berada di antara Mekah dan Al-Masjidil Aqsa. Kalau menghadap Mekah berarti membelakangi Al-Masjidil Aqsa. Kalau menghadap al-Masjid al-Aqsa berarti membelakangi Ka'bah. Maka kita baca di dalam Al-Quran. Qadana rotaqol lubawajihikafis sama. Kami lihat bagaimana resahmu wahai Muhammad. Jadi ketika para ulama menafsirkan ayat ini, salah satu keterangan dari para ulama adalah. Resahnya Rasul itu karena beliau memang cinta kepada Mekah. Jadi resah sekali. Karena begitu sampai Madinah harus menghadap Masjid Aqsa, Ka'bah di belakang, hampir enam belas bulan Rasulullah SAW menunggu-nunggu kapan kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan memindahkan qiblat dari Masjid Aqsa ke Ka'bah. Falanu qiblatan. Tardoha kata Tardoha di sini menunjukkan bahwa memang Nabi ingin beliau tetap punya tambatan kepada tempat kelahirannya Makkah al-Mukarramah kepada Ka'bah berharap supaya kiblat umat Islam itu menghadap kepada Ka'bah maka kita membaca di dalam kisah-kisah Uh, bagaimana ketika datang perintah tahwil qiblah Yang lagi sholat semuanya lagi sholat ke, ke arah Masjid Al-Aqsa Disebutkan di dalam riwayat itu ada yang mengatakan sholat asar Ada riwayat yang lain juga sholat subuh Dua-duanya benar karena tempatnya berbeda-beda Maka begitu sholat asar Datang orang memberitahu ini hebatnya ya Masyarakat pada zaman Rasulullah SAW itu kulhum udul Semuanya itu saling percaya satu sama lain Semuanya mengembangkan sikap positif. Jadi melihat seorang saudaranya yang ada dalam hatinya adalah orang ini saya percayai. Ketika berjumpa dengan sahabatnya, dengan siapapun di jalan, selama dia tahu bahwa itu adalah seorang muslim, maka tidak ada sama sekali persangkaan yang buruk. Maka ketika pada saat itu sholat asar berjamaah, di tengah-tengah sholat ada datang ke masjid itu dan mengatakan, Bapak-bapak, saudara-saudara sudah datang perintah untuk membalik kiblat dari masjidil aqsa ke Ka'bah. Masih sholat, mutar. Tidak ada proses verifikasi dan klarifikasi. Enggak nanya, benar enggak inti ini? Enggak ada. Coba lagi sholat nih. Ini lagi sholat nih. Kalau di Al-Falah sekarang misalnya ada yang memberitahu dengan Pemberitahuan yang menyebabkan perubahan, katakanlah pada saat melaksanakan solat, ya, itu mungkin tidak ada yang ikutin. Ya, ya. Ini datang satu orang saja, bapak-bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa perintah tahlil kiblat sudah turun, maka sekarang kiblat kita adalah ke Ka'bah, yang posisinya imam di depan itu, dia harus muter, makmumnya juga harus muter. Karena kalau sebelumnya katakanlah utara, setelah menghadap Ka'bah berbalik ke arah selatan. Tidak ada protes, tidak ada pertanyaan. Kenapa? Persaudaraannya kuat, rasa saling percayanya itu kokoh. Kalau kita bisa membangun saling percaya seperti itu di antara kita, banyak agenda umat bisa kita selesaikan. Cuma itulah lisanul hal apsahu min lisanil maqal katanya tidak perlu uraian atau tausiah atau apa ceramah panjang cukup realitas keseharian kita interaksi antar kita satu sama lain hubungan antar ormas hubungan antar tokoh mencerminkan bahawa masih banyak di dalam hati kita ini yang harus bersama-sama kita bersihkan. Bapak-bapak dan Ibu para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dulu bumi Allah yang namanya Indonesia ini dijajah oleh orang-orang yang datang dengan niat-niat yang buruk. Niatnya itu banyak sekali tapi semuanya niat yang buruk. Ada niat untuk tansir bagaimana Islam yang ada di Nusantara ini digeser sedikit demi sedikit dengan cara yang halus maupun yang kasar ada niatnya istiglal mengeks mengexploitasi mengambil kekayaan yang Allah simpankan sebenarnya kepada orang yang tinggal di sini di bumi Allah ini tapi mereka keruk mereka ambil mereka rampas dibawa ke negaranya sendiri Digunakan untuk kepentingan mereka dan segala macam niat yang buruk. Pada saat itu para ulama, para ulama dan Surabaya menjadi salah satu saksi yang akan berbicara di depan Allah s.w.t. Nanti tanah-tanah di Surabaya ini akan bersaksi. Semua sudut-sudut yang ada di Surabaya menyaksikan perjuangan untuk memerdekakan Republik Indonesia dan menjaganya dulu di awal-awal kemerdekaan akan bersaksi. Karena Allah akan membuat semua makhluk-makhluk yang ada itu bisa bicara dan menyampaikan apa yang dia saksikan dan apa yang dia lihat. Akan menjadi saksi bagaimana perjuangan itu dipekikan komando persis seperti yang tadi kita dengar. Tidak ada pekikan apapun pada saat perjuangan untuk sampai pada kemerdekaan. Pada saat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari 1945 sampai 1949 itu luar biasa bagaimana kemerdekaan yang sudah diperoleh itu berusaha untuk dirampas kembali. Bagaimana diplomasi pada saat itu bapak-bapak dan ibu- bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari para pejuang-pejuang kita itu kemudian melahirkan pengakuan dan yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945 yang pertama-tama adalah bangsa Palestina. Karena sejarah mencatat bahwa Mufti Palestina, ya, Syarif. Amin Husaini itu dari pembuangannya pada saat itu beliau di pembuangan di Berlin di Jerman tahun 1945 bulan September tidak lama setelah proklamasi 17 Agustus beliau membuat pengumuman dan menyebarkan pengumuman dari Berlin sebagai mufti Palestina mengajak kepada semua umat Islam dan seluruh bangsa-bangsa Muslim untuk mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. 1946 bulan Maret, Mesir sebagai negara pertama mengakui. Dari Palestina, Mesir, Syria, Irak. Negara-negara yang sekarang kadang-kadang kita sebut dengan sebutan yang meremehkan. Hanya karena mereka sekarang sedang mendapatkan cobaan-cobaan. Bapak-bapak jangan lupa, merekalah yang pertama dulu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Mana negara-negara barat? Enggak ada. Kalau sekarang karena Indonesia sudah mulai maju, ekonomi Indonesia diprediksi 2030 menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Karena Indonesia akan menikmati yang disebut bonus demografi. Bonus demografi itu intinya adalah di Indonesia ini nanti mulai 2020 sampai 2035 yang berada pada usia produktif 70% Di negara-negara barat termasuk Jepang apa itu masyarakatnya menua lebih banyak yang tidak produktif Di atas 65 tahun banyak mereka akan kekurangan tenaga kerja mereka akan kekurangan anak-anak muda. Dan di Indonesia dengan takdir Allah SWT. 70% nanti anak-anak mudanya. Usia produktif. Anak muda itu maksudnya dari 15 sampai 64 tahun. Itu usia produktif. Negara-negara barat semakin sedikit. Kalau kita ke Jepang sekarang. Yang menyapu di stasiun tuh orang tua umur 75 tahun. Nenek-nenek, kakek-kakek. Tidak ada anak muda, sedikit Pada saat Indonesia sekarang seperti ini Potensinya luar biasa Ada 200 hampir 250 juta Pasar yang luar biasa Maka berbondong-bondong Bangsa-bangsa datang bersahabat dengan Indonesia Tapi saat itu Yang mengakui Dengan keikhlasan Adalah Bangsa Palestina Mesir dan bangsa-bangsa Arab Jadi kalau kata Bung Karno Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Ini tempatnya kita amalkan nih. Jadi jangan terlalu berlebihan Sekarang mengatakan Wah tidak boleh kita bergaya ke Arab-Arapan Wah tidak boleh ngapain kita nyebut-nyebut Arab-Arap itu kan Semuanya lagi hancur-lebur apa Setiap bangsa itu ada pasang surut. Hati-hati. Jangan kita menganggap karena ada satu bangsa, sedang ada cobaan-cobaannya, maka kemudian kita meremehkannya. Bangsa-bangsa Barat itu bahkan dulu, ketika Indonesia merdeka, ada resolusi-resolusi diantar mereka. Mereka. Bahkan catatan sejarah menunjukkan ada satu majalah di Amerika namanya majalah Time. Tahun 1946 itu membuat satu tulisan yang isinya adalah memperingatkan kepada bangsa-bangsa di barat bahwa kemerdekaan Indonesia ini bahaya. Karena ini menunjukkan bahwa umat Islam di dunia itu akan berkonsolidasi dan kita akan kehilangan kekuasaan. Ada tulisan begitu, sejarahnya ada. Belanda sampai akhir-akhir ini, saya enggak tahu sekarang, itu tidak mengakui 17 Agustus 1945. Dia mengakui kemerdekaan Indonesia itu 1949. Apa selisih 4 tahun itu? Dia tidak mengakui karena dia setelah 45 itu dua kali datang ke Indonesia untuk mencoba kembali menjajah Indonesia. Aksi Polisionil 1 dan 2. Baru 49 mereka kapok, selesai. Baru ngakui kita merdeka. Jadi jangan kira yang senyum sekarang ini adalah orang yang senyum dulu, enggak? Yang menerima Anda, kita semua. Mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan tanpa dia tahu Indonesia itu di mana. Hanya karena kesamaan cita-cita untuk memerdekakan diri dari penjajahan adalah bangsa-bangsa Arab dulu. Nah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Alhamdulillah, kita diberi amanah Indonesia. Mari kita laksanakan tugas kita untuk membangun Indonesia ini sebaik-baiknya. Bagaimana membangunnya? Konsep dasarnya ada dalam suratul baqarah. Bapak, Ibu, manusia, saya, kita semua ini punya tugas. Tugasnya itu adalah menjadi khalifah. Ini tugas yang kontroversial. Kontroversial memang. Jadi jangankan sekarang diribut-ributkan dari zaman Adam belum turun, sudah kontroversial itu. Apa kontroversinya? Ataja'alu fiha mayyupsidu fiha wa yasfikud dimak wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukad disulak malah ekat. Di langit dulu. Ketika Allah SWT menetapkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu khalifah. Khalifah itu secara sederhana artinya adalah pengganti atau wakil. Siapa yang diganti? Siapa yang diwakili? Allah SWT. Maka seorang manusia di dunia ini Harus bersifat dan berakhlak Dengan akhlak yang baik dan mulia Karena dia mewakili Allah saya, saya ini mewakili Allah Anda mewakili Allah kita semua Masa kita mewakili Allah Tapi perilaku kita Bertentangan dengan yang kita wakili Kan masyarakat kadang-kadang ribut Kenapa marah kepada wakil rakyat Karena Kadang-kadang namanya wakil rakyat tetapi kok perilakunya tidak sesuai seperti yang diwakili kan begitu Kalau bapak-bapak misalnya katakanlah mengirim seseorang untuk hadir di suatu tempat di mana bapak diundang tapi bapak berhalangan apa kriteria bapak ketika mengirim orang itu Bapak mengirimnya karena bapak yakin dia bisa mewakili Bapak. Dia punya ide yang sama. Isi kepalanya itu mirip-mirip sama Bapak. Tidak mungkin kalau Bapak isi kepalanya ke utara. Terus mewakilkan orang yang isi kepalanya ke selatan. Tidak mungkin. Bapak seorang Muslim yang istiqomah. Diundang ke suatu acara menjadi pembicara. Tidak bisa hadir. Lalu mengirim orang liberal. Dan tidak mungkin. Saya datang atas nama Ustadz ini tapi kemudian ngomongnya liberal. Itu nah, tidak mungkin. Khalifah Allah adalah wakil pengganti untuk melaksanakan imaratul ard. Kontroversial karena manusia itu memang penuh dengan kontradiksi. Apa kata malaikat? Ataj'alufiha ja mayusidu fiha wa yasfikud dima. Apakah Engkau ya Allah menjadikan di dunia itu orang atau makhluk yang yufsidu. Pertama sifatnya itu merusak. Wa yasfiku. Kemudian yang kedua tidak cukup hanya merusak dengan ucapan, dengan perbuatan. Kadang-kadang mereka sampai pada tingkat yasfiku dimak. Menumpahkan darah. Apakah begitu ya Allah? mau jadi wakilmu di dunia, kemudian ya biasalah namanya uh, makhluk ya tidak ada yang sempurna yang namanya makhluk maka malaikat kemudian sedikit merayu Allah, wanah nunus sabiho bihamdika wanu qadisulam. kok nggak kami saja ya Allah, kami ini makhluk yang tidak pernah berhenti Bertasbih kami ini makhluk yang tidak pernah berhenti memujimu. Dan kami tidak mungkin membuat kerusakan apalagi menumpahkan darah. Jawaban Allah pendek. Qa'la inni a'lamu ma'la ta'lamu. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini konsep dasar kita di dalam berislam juga di sini. Apa itu? La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alu. Allah jangan ditanya kenapa kita yang ditanya nanti. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan tentang kok begini ya, kok begitu ya. Allah Subhanahu wa taala iafalu mayasyak. Ketetapannya adalah ketetapan. Kita melaksanakannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita? dijelaskan dalam ayat berikutnya wa 'allama Adamal Asma itulah konsep inti dari konsep kekhalifahan wa 'allama Adamal Asma ada bekal nah. Allah Subhanahu wa taala memang melakukan apa yang dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya tapi Allah tidak pernah menzolimi hambanya maka diberi tugas diberi juga bekal untuk melaksanakan tugas apa bekal itu? Bekal itu adalah asma. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan potensi intelektualitas yang luar biasa. Potensi untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baik cara. Apa jalur untuk menjadikan sesuatu yang potensial dalam diri kita itu mewujud menjadi kenyataan? Itulah yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika pertama kali datang ke Gua Hiro Iqaro Bismi rabbikal ladhi khala Ulama mengatakan Kebayang tak? Yang datang itu belum menyampaikan siapa dia Jibril belum menyampaikan, saya ini Jibril, belum. Tiba-tiba datang makhluk. Kemudian yang datang itu juga belum menyampaikan penugasan kepada Nabi. Jibril belum mengatakan, Muhammad mulai saat ini engkau menjadi Rasul, belum. Siapa dia belum disampaikan. Rasul Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pun belum diberitahu. Tetapi langsung beliau mengatakan ikhra. Maka kata para ulama semua potensi kekhalifahan manusia itu akan dapat terwujud di atas dunia kalau kita sebagai manusia mau menjalani proses kiro'ah. Kiro'ah. Membaca Tak hanya yang tertulis Tapi juga fenomena alam Perubahan Perubahan sejarah Termasuk yang tadi saya singgung sedikit Bagaimana Indonesia Bagaimana respon-respon Dari bangsa-bangsa lain Di sekitar kita Di seluruh penjuru dunia